Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa, Pemirsa sihat ya, titian kau yang dirahmati dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahuwataala? Semangat sekali saya cecikiran di pagi hari ini, insyaallah kembali menjumpai anda selama satu jam ke depan, tentunya di acara titian kau bu. Nah, saya sudah berada di tengah ibu-ibu dari majlis Alimana bu. Assalamualaikum. Wassalam. <laughs> Udah cantik kompak dari mana ibu? Baik suka pura Sehat semua ya Bu ya Alhamdulillah Kok sebelah sini tidak ada suara ya Bu ya Ini ada orangnya tidak sih Assalamualaikum Ibu Sehat semua Ibu ya Dari mana ini Arum Oh silencing, NC su kapura Jakarta eh, Jakarta Utara semua ya. Iya, deh, tempat saya kecil dulu, Bu. Iya. <laughs> nah, pemirsa, Allah selama satu jam ini kita akan membahas salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Fattah. Nah, kalau bicara tentang Asmaul Husna, nanti siapa lagi kalau bukan Ustaz Am, Amiruddin yang akan menjelaskannya, yaitu eh, langsung saja kita panggil Ustaz Am Amiruddin. Silakan, Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Ibu-ibu? Ya, Ya, insyaallah pagi-pagi segar sekalian, ya. sehat. Alhamdulillah, segar banget ya latih ibu ibunya ya. Padahal ini setengah empat ya. <laughs> iya, iya deh. Baik, nah Ustadz Insyaallah selama satu jam kita akan membahas salah satu asmaul husna yaitu Al Fattah, Al -Fantah. hati, karena Semoga di pagi ini kita bisa membuka hati kita Untuk kita bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Am, ya ibu ya Nah, berbicara mengenai Al-Fatah nih Ustaz ya Nah, itu kan jatuhnya pada hati kita Kalau misalnya hati kita baik, bersih, suci Insya Allah, suaranya pun dalam ucapan kita akan selalu bersih gitu Ustaz. Nah, kalau misalnya hati kita selalu buruk, kiri dengki, ya, berasa gak buruk gitu Ustaz ya Nah, itu akan keluar yang jelek-jelek hati Yang jelek-jelek aja Nanti kita akan bahas Nah, sebenarnya Ustaz Al-Fatah sendiri itu apa artinya? Iya, ibu-ibu eh, yang cantik-cantik, para pemirsa eh, Sesungguhnya, kalau disebut Al-Fatah al mm -hmm. Atau kalau pakai huruf Ya, mm -hmm. itu Al-nya dibuang ya Bu ya mm -hmm. ya mm -hmm. ya Kalau pakai huruf Ya, Ya-Fatah mm -hmm. Tapi kalau Ya-nya dibuang, mm -hmm. pakai Al-Fatah -al itu dari kata-kata fatahan. Ya tahu fathan artinya membuka, ya membuka. Nah yang dimaksud Allah itu maha membuka itu pengertiannya luas. Bisa membuka hati, membuka pikir, membuka rezeki, membuka. Eh, jiwa yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Nah, pokoknya al-fattah itu pengertiannya sangat luas sekali, ya. gitu ya. Ya. Ya. Ya. Ya. ya. Tapi tadi teh Sese sudah mengawali dengan hati. Itu memang eh, hal terpenting. Kenapa? Karena begini, soleh dan tidaknya seseorang, ibu-ibu, ya. itu tidak ditentukan oleh cerdasnya akal, ya. tapi soleh dan tidaknya seseorang ditentukan oleh bersihnya hati. Ini kabar gembira bagi yang tidak cerdas. <ganti> Jadi ibu. Ada alasan ya? <ganti> Jadi gini, saleh dan tidaknya seseorang itu ditentukan <ganti> oleh apa, Bu? Hati. Bersihnya hati. Bukan oleh cerdasnya. Akal. Akal. Ada orang yang cerdas, pintar, <ganti> wah hebat, sekolahnya juga sampai dokter, <ganti> tapi kalau hatinya tertutup, Bu. <ganti> Itu ajaran kebenaran gak akan pernah masuk dalam relung-relung jiwa. -relung Tapi ada orang yang SD juga hampir DO Udah SD DO lagi ya. SMP hampir nyaris ya. Akhirnya bisa diselamatkan sampai SMU ya. Tapi memang SD 7 tahun, SMP 4 tahun, SMA 4 tahun Tapi kalau hatinya bersih Bu itu nasihat itu bisa masuk dalam relung-relung hatinya mm -hmm. karena hatinya terbuka. Mm -hmm. ya. Sekarang kalau boleh saya umpamakan, mm -hmm. saya punya teko, ya bu ya. Mm -hmm. Kalau teko itu ditutup, tertutup, ya mm -hmm. saya mas Jangan teko di gelas ya. Karena kalau teko misal ada lubangnya di situ, <tuk> santu teko kurang tepat. Apa muk? Buk? Buk, buk. Muk, muk kan orang tua kita dulu pakai muk, <tuk> Itu muk bapak. <tuk> mama, papa. Mama, mama papa kan gede lagi kan? Muk nih. <tuk> Ditutup muk itu. Ibu tumpahkan air ke situ. Set <tuk> liter, 2 liter bahkan 10 tanki Saya ingin tanya. Apakah dalamnya akan basah? Enggak. Kenapa? Itu Tutup. Itu. Bu, kalau hati seseorang sudah tertutup, Allah berfirman apa? A ya. andartahu am lan tunzirhum la Kamu kasih kamu kasih peringatan dia atau tidak kasih peringatan? Kamu kasih peringatan dengan bahasa halus, bahasa kasar, bahasa puitis sampai bahasa sarkastis. Tidak akan pernah beriman Tidak akan pernah basah hatinya dengan ajaran agama mm. Karena tertutup mm. Tapi kalau ibu punya muk mm. Dibuka tutupnya mm. Jangankan Satu liter dua liter Satu tetes itu bisa membasahi muk itu mm. Makanya bu Kalau Allah sudah membukakan pintu hati kita Nah itu yang mahal mm. Makanya Allah itu Al-Fatah atau Ya-Fatah mm. Wahai yang maha Membuka Maha membuka. Nah, jadi kata-kata Ya Fattah diungkapkan oleh kita kepada Allah ketika kita akan meminta hal-hal yang sifatnya membuka. Misalnya gini, Ya Fattah, Ya Allah yang Maha membuka hati, bukakanlah hati suamiku supaya dia mau sholat Ya Allah. Saya sering menyuruh sholat pada anak-anak Dan anak-anak mau sholat Tapi suamiku belum terbuka hatinya untuk sholat Ya Fattah wahyang membukakan hati Bukakanlah hati suamiku ya Allah Itu namanya Fattah Jadi sifatnya membuka nah Atau bisa juga misalnya Ibu tuh entah kenapa Ini contoh saja ibu Aslinya kan enggak ya Ibu tuh entah kenapa ya ...lihat wajah suami itu sebelnya anak usbik. Aneh. Ya? Tapi kalau lihat wajah Pak RT, enggak apa-apa. Bu <tuk> <tuk> ada suaminya Pak RT enggak, Nih? <tuk> <tuk> oh, kalau ada. Jadi kalau ibu lihat suami ih ...sebel. Apalagi dengar motornya. Jadi ibu itu enggak jelas sebabnya sebel anak suami itu. Sebel aja banget. Ya? Kata orang sana begitu. Ibu... Ya kalau misalnya kita tiba-tiba, kenapa ya nggak jelas gitu sebabnya, Bu? Angkat tangan kita. Ya fatah, wahai yang membukakan hati. Ya Allah bukakanlah hatiku untuk menerima kehadiran suamiku. Kenapa ya Allah aku bisa membencinya padahal tidak jelas sebabnya? Ya fatah, wahai yang membukakan hati. Bukakanlah hatiku untuk menerima kehadiran suamiku. Gitu sama sih kalau misalnya mungkin kalau bahasa mudanya tuh bete gitu ya, hmm. bad mood gitu bad mood aja ya Ustaz ya, mau suami bawa duit bawa duit, <laughs> bad kan ada juga yeah. ya kalau bawa duit, <laughs> <gitu> kan? tapi kamu nggak bawa duit, nah ini aneh gitu ya? Nah, yeah, atau yeah. bu maaf bu ya maaf nih ibu, mungkin ada yang sudah punya mantu kan bu? Iya. Yeah. Ibu itu lihat mantu ibu pengen muntah, <laughs> aneh. Mungkin. Padahal Mantu ibu gak jelek-jelek banget ya, Enggak gitu Tapi ibu kenapa sebel gitu kan ya, ya. Nah bu, Ya patah Wahai yang membuka Berilah rasa cinta kepada mantuku Yeah. Dia itu mantu yang tidak selalu buruk ya Allah, tapi kenapa aku begitu membencinya? Yeah. Ya fatah wahai yang membukakan karena gitu. Yeah. Lah, Bu. Termasuk ya. dengan ini mungkin Ustaz sekarang mungkin lagi uh, musim ujian ya bagi mm -hmm. anak-anak kita lagi mau ujian gitu. Kita sebagai orang tua boleh jadikan itu juga ya membukakan pikiran dan uh, hati anak-anak kita supaya lebih cinta lagi menerima pelajaran, nggak apa-apa ya Ustaz. Ya. Jadi salah satunya itu juga. Betul. Jadi yang namanya fatah maha pembuka itu tadi saya gambarkan mm -hmm. ke hati ya. Mm -hmm termasuk juga pada pikiran. Hmm. Hmm. Nah, pikirannya seperti apa Ustaz? Ya? Nah, kita kita akan jelaskan lagi ya. Okay. Nah, Ibu tahan sebentar pertanyaannya. Pasti ada yang mau bertanya ya. Kita akan berdulur pemirsa dan ke mana-mana. Titian Colbu akan kembali selayang satu ini tetap bersama kami insyaallah. Kembali lagi di titian kolbu dan bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kali ini kami membahas salah satu asmaul husna yaitu Al-Fatah Maha Membuka Hati. Nah salah satu dari Al-Fatah ini adalah membuka pikiran kita ya Ustaz ya. Nah kalau misalnya pikiran kita selalu jelek sama orang, udah pasti itu akan keluarnya jelek juga ya Ustaz ya. Nah kalau misalnya ingin gitu pikiran kita islamnya kolbu yang ya Ustaz ya Ustaz Demati uh, kata. Pikiran hati kita bersih, suci, hmm. gitu. Kan. Itu kan susah mengupuk itu kan hmm. supaya kita bisa kaum Salim itu apa yang harus kita ya. lakukan? Begini setiap doa apapun itu hmm. setiap asmaul husna hmm. Tetap harus ada unsur ikhtiar kita. Hmm. Kalau misalnya kita mengatakan ya fata jadi yang perlu saya garis bawahi fatah itu ingat bukan hanya membuka hati, mm -hmm. membuka apa saja yang kira-kira yeah. mm -hmm. tertutup gitu ya. Mm -hmm. Itu jelas harus ada ikhtiar. Misalnya tadi Teh Besi mencontohkan, mm -hmm. ini lagi musim ulangan ya, yeah. cucu ibu ulangan, yeah. putra Teh ulangan mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah, dia ya fatah bukakanlah pikiran anakku sehingga apa yang pernah dipelajarinya itu bisa dia panggil nabi, bisa dia resapi lagi gitu kan, tapi tetap harus ada ikhtiar ibu sebagai orang tua ngajar, eh, apa namanya itu mendampingi ketika dia belajar dan lain sebagainya, kan ibu tidak cukup gini, belajar, ulangan ibu nonton gitu kan. belajar ulangan, enggak gitu kan Tapi ayo nak, sini sayang eh, nanti besok ulangannya apanya sini mamah bab 2, bab 3, bab 4 bab 5, oh gitu ya Mama gini ya, pap, mama pelajari dulu bab tiga. Nanti mama, kamu pelajari nanti mama tanya ya. Jadi hmm. gitu, itu ibu pendampingan namanya, jangan pot ya. Ah, jangan begini. Hmm. Ya kecuali kalau anaknya sudah remaja, jadi kalau anak SD, kelas dua, kelas tiga jangan. Mm -hmm. Belajar, belajar. Lalu ibu ya patah, nggak ya, akan. Jadi ibu ketika mengatakan ya patah itu dampingi anak. Jadi ingat ya maaf ya bu, saya tidak bermaksud menasehati kan ibu udah lebih senior. Jadi gini, yang saya lihat kadang-kadang ya. salahnya ibu itu cuma bilang ngajar. Udah ya aja, harusnya mm -hmm. kalau ke anak yang masih SD tuh, mm -hmm. nah besok ulangan apa, mm -hmm. ini mah IPS, sini, bah berapa satu sampai tiga mah, nah, mm -hmm. jadi pendampingan namanya, yeah, yeah. kalau udah SMP, SMA oke okay lah, jadi intinya, mm -hmm. ya fatah itu harus dibarengi dengan, mm -hmm. ih tinggal, yeah, kita juga, gitu. baik lagi kalau mm -hmm. misalnya kita pengen hati kita suci gitu, kan susah ya yeah. kayaknya pagi kalau udah berkumpul dengan teman-teman gitu apalagi perempuan kan Kali suka ngegosip apa dengki gitu ngeliat teman buat tas baru kita yang gak takutnya kayak bu ya <laughs> nah itu untuk bisa melatih untuk hati selalu bersih itu apa sih Ustaz? nah itu latihannya mm -hmm. pertama memang kita harus punya jiwa konak konak itu merasa cukup mm -hmm dulu dengan apa yang digenggaman kita hmm. jadi kalau saya punya tas harganya dua ribu ya karena memang mampunya segitu hmm. ya udah itu aja hmm. merasa tas kita paling bagus gitu jangan hmm. gini aku tahu ya temanku mang sejuta kredit tahu tahu nah ya mau kredit, mau, enggak kan urusan dia Anak, iya, enggak, usah. <laughs> Tahu aku juga kredit, kalau enggak kredit tetapi dikasih sama ini mertuanya gitu. ya aku mada, kalaupun dikasih enggak mau aku nah, <laughs> jadi ibu <apa>? <laughs> <laughs> jadi yang paling tahap awal ya karena teh itu cerita ibu-ibu, uh, ibu, -ibu, hmm. ibu Tukuri dulu apa yang ada di genggaman. Alhamdulillah ya Allah, aku punya tas harga segini. Mm -hmm. Teman aku mak kreseki ya Allah tak. <imanapun> <toseapple> <I, yam. laughs> baik. Ibu ada yang mau bertanya silakan, tunjukkan. Kresek bu. <laughs> Enggak ibu siapa? Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Mm -hmm. Surat, ya, surat Alfatah itu bisa menjadikan seseorang hmm. mencari jodoh. Mmm, surat Alfatah ya Iya, terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari jodoh buat anaknya Bu ya. Silakan Ustaz. Tahu kan Bu surat <Sweet>. Alfatah? Iya. Tahu kan Bu? Yang gimana? Inna patahna laka fatham mubina Inna patahna Sekalian yang belum hafal, tidak lagi? Inna patahna Inna laka fatham Inna sesungguhnya kami patahna memberikan kemenangan fatham hmm. mubina dengan kemenangan yang nyata. Mm -hmm. Itu artinya Bu ya, mm -hmm. jangan sampai inna fatahna la Ini apa artinya walahu a'lamu bisawab. Jadi enggak lebih baik saya jelaskan dulu. Mm -hmm. Inna fatahna. Yeah. Inna fatahna. Mm -hmm. mm -hmm. laka kafatan kami sesungguhnya memberikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Mm -hmm. Itu artinya. Ya? jadi mm -hmm. jangan sampai Ibu membaca itu, tapi pas ditanya, kata anak, kata ya? ibu, okay. Nah, nanti kamu baca ini ya, gitu. Mm -hmm. artinya apa, mah? Wah, Allah alam bisawak, kata malam baca, baca. Nah, jangan gitu. Ini artinya gini, nah. <laughs> yeah. Ya Allah, berikanlah aku kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Oke, okay. begini bu, sebenarnya, ibu doa itu bisa dibaca bukan hanya untuk jodoh. Apa saja yang sifatnya ikhtiar, karena setiap kali kita meraih kesuksesan ya belum ya yang, yang belum punya jodoh dapat jodoh itu kan sukses ya yang belum punya anak punya anak itu kan sukses yang belum lulus sekolah dia ya, bisa sekolah itu sukses itu jangan dikira 100% karena kehebatan kita Bu itu ada pertolongan Allah, Allah. jadi kalau misalnya Ibu bisa datang ke sini ya dengan lancar dengan mudah ibu alhamdulillah setengah empat udah dari studio ya ini pertolongan Allah gitu bu iya. jangan kita gitu loh <laughs> <laughs> jadi ya, jadi ini pertolongan Allah gitu ya, ya gitu nah, misalnya kata suami itu ma mama cantik sekali ya iyalah karyawan berapa coba nah, jangan gitu dulu bu kata suami itu mama kok santif banget, Alhamdulillah ini iya. dari Allah, Ayah ini kan Allah. untuk membahagiakan papa ini 200 ribu loh pak <laughs> berarti dalam arti kata kita jangan terlalu sombong dengan apa yang kita punya ya. Ya Ustaz, jadi ya. intinya kata-kata doa tadi uh -huh. untuk menggambarkan uh -huh. tidak ada satu kesuksesan yang diraih oleh manusia apapun itu, tanpa, kecuali apapun. pasti di dalamnya ada pertolongan Allah, hmm, bu. Ya Allah. Kita bisa hadir di sini ini hmm. karena pertolongan betul. Allah. Nah tanpa pertolongan Allah bisa saja ibu tiba-tiba hmm. macet, ya, nggak uh, bisa nyampe sini atau banyak sopot, ya, kan, gitu ya? Itu banyak. Hal. Iya. Makanya ingat, bu, kalau kita sukses itu merupakan bagian apa? pertolongan, pertolongan. Oh jadi doa yang tadi tolong jangan hanya dipakai untuk Jodoh. dunia perjodohan hmm. apapun yang sifatnya demi kesuksesan hidup boleh kita mintakan silahkan, dengan silahkan ya. iya hmm. iya det baik ya tadi sudah sebelah kanan saya langsung saja ke sebelah kiri saya dengan ibu siapa yang mau bertanya silakan ya oh ya oke okay. silakan ibu, ibu sedang makan oh tuh <laughs> boleh rumah ya Bu ya. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Muhniati akan hmm. bertanya Bu Ustaz. Siapa Bu? Ya? Oh iya. Ya. Hmm. Uh, apa saja aplikasi dari uh, Al-Fatih dalam hidup ini? Wah. Nanti Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobain jam, Bu. Saya tuh pengin nanya, ibu-ibu ada yang punya pengalaman enggak mewujudkan Al-Fattah Allah itu Maha Pembuka dalam kehidupan sehari-hari? Ibu ada yang punya pengalaman enggak? Gini bu, eh saya pakai micnya mungkin ibu dalam waktu itu dalam keadaan ya, ya misalnya hmm. belum ada mau beli sesuatu ya Pak Ustaz ya, tapi belum ada tweetnya, bisa juga, atau misalnya ya itu tadi anak kita eh, dari ujian, terus tiba-tiba ada kesusahan gitu, nah ibu berdoanya dengan cara apa, ada enggak punya pengalaman, ibu-ibu yeah. sini, ada enggak bu, must aja, yeah. ada? ada, Silakan. apa enggak, apa bu, ya, yeah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya ya. punya pengalaman, mm -hmm. Ustaz, mm -hmm. uh, mm -hmm. dengan anak saya. Mm -hmm. uh, waktu itu memang setelah kuliah sempat nganggur. Mm -hmm. Saya terang terus terang saya waktu itu marah-marah sama marah, marah. saya kenapa mm -hmm. kamu dari kerja, dari mm -hmm. kerja. Mm -hmm. Tapi dia tenang-tenang aja, uh, Ustaz. Mm -hmm. Akhirnya apa, Ya, ngomong saya Saya sholat bu mm -hmm. Saya juga ya itu Dengan apa? Dengan benar tadi Dengan ya Allah Saya gak ngerti dengan apa Tapi saya gini Ya Allah bukakan pintu hati Anakku mm -hmm. Agar dia ada keinginan Untuk cepat bekerja Masya Allah ya, Saya dengan Alhamdulillah Saya barengin dengan Sholat yeah. Juga dengan puasa senin Selain kemistol mm -hmm. Dan Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah uh, Kurang lebih 6 bulanan Allah kasih jawab uh, Pertanyaan saya Sekarang dan, udah kerja? Alhamdulillah Berapa lama? sekarang terjadi udah 6 bulan juga enam bulan juga gaji berapa 5 juta alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. itu pertolongan Allah amin, untuk saya amin, amin. Ya, terima kasih ya. itu pengalaman saya ya. ya terima kasih ibu ya pengalamannya subhanallah luar biasa inilah doa dari seorang ibu ya satu ya, ya. Untuk anaknya lah itlah hijab kan ibu ya, ya subhanallah jadi saya tadi tanya pengalaman ibu karena hmm. sebenarnya ibu pertanyaannya bagus bagaimana al fatah hmm. ya hmm. itu bisa digunakan dalam kehidupan kita hmm. jadi sebenarnya seluruh relung hidup kita itu jangan salah karena tadi seluruh kesuksesan kita itu aja Pertolongan Allah di situ Maka Al-Fatah atau Ya-Fatah Allah itu maha membuka kan Itu bisa masuk dalam merlung Hidup kita, apakah ketika Kita sulit, apakah kita Ketika sedang tenang, ya. ibu Misalnya kita lagi diuji di di dengan sakit itu kan Ya-Fatah hmm. Wahai yang maha pembuka, berikanlah ya. Kesehatan hmm. pada diriku hmm. Ya Allah, sekiranya sakit ini Merupakan ujian, jadilah sakit ini Menjadi penghapus untuk dosa-dosa Ya Allah sekiranya sakit ini merupakan wujud kecilanmu Jadikanlah ini tangga supaya aku lebih menjadi hatimu Jadi kayak gitu loh Bu Ya Pak, ya. itu kalau kita lagi sakit ya, ya. Kita lihat anak, eh, kok anak itu ya udah SMU Masih susah disuruh sholat mm -hmm. Ya Ya Fattah, Ya Allah yang membukakan hati mm -hmm. Berikanlah kekuatan agar anakku mm -hmm. eh, diberi apa, hidayah ya. untuk anakku eh, bisa sholat jadi ya. yang namanya yafatah itu intinya mm -hmm. bisa dimasukkan ke dalam seluruh e, persoalan hidup kita apapun itu ya apapun tapi ingat rumusnya harus ada ihsan ya. itu itu yang tidak boleh dilupakan ya Kak, saya perlu tegaskan begitu karena ada ya. mahasiswa yang dia terima soal Gini aja, ya pasah, ya pasah, ya, patah. ya, patah. ya patah. pas saya lihat kosong aja, cuma nama iya. dan nomor MPM gitu ya, pas dikumpulin, kok kamu gak diisi? Allah tidak membukakan Allah tidak membukakan membuka, kan, <tuk> pikiran dia, dia gak belajar cuma ya sambil pegang bullpoint ya fakta <tuk> iya, bisa ya, <tuk> gak bu? gak ya, bisa so, sepertinya ada yang mau bertanya, Bibo ada yang mau tanya lagi ya iya, tapi di tangan dulu pertanyaannya kita akan break, nah pemirsa jadi kemana-mana kami akan kembali satu ini, tetap bersama kami insyaallah